kau itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ancamannya begini, begini, begini neraka dan seterusnya. ya akhi Umar bin Khattab ala firosil maut dalam keadaan sudah mau meninggal. Rodi Allahan. Ada yang menjenguk beliau salah seorang pemuda. setelah ini itu pemuda ini mau pulang. Umar lihat Pakaiannya Isbal Dipanggil oleh Umar Beliau katakan Ya hadha Irfa' Thawbak Fa Atka Li rabbika wa anka li thawbik Angkat pakaianmu itu Jangan Isbal Karena itu lebih bertakwa kepada Robmu dan juga lebih bersih untuk pakaianmu. Dalam keadaan mau mati, beliau tidak tinggalkan sesuatu yang beliau tahu itu dari Rasul seslemp. Beliau nasehatkan kepada orang lain. Begitulah para sahabat. Enggak kemudian dianggap enteng, dianggap gampang, senanti saja, ini itu, Umar. Enggak nasehatkan, itu haram nggak boleh. Begitu pula perkara-perkara lain dalam masalah bid'ah Nah terkadang para ulama kita sebutkan seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri Kalau memang itu di masyarakat yang sangat sensitif Terangkan makna tanpa kamu harus berkonfrontasi dengan mereka secara langsung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 dalam rangka saling merekatkan uhuwah masya Allah. Ya begitulah hikmahnya mereka. nah Kasi ya, barakallahu fik, sarana baik. Entah itu radio, terutama radio ini, atau itu WA, atau apalah untuk sarana dakwah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 radio dakwah masa seperti itu isinya, sampaikan tafsir ayat, syarah hadis, begini, nama ilmu. Di Saudi sana ada resmi radio namanya Nurun Aladhar atau Idaatul Quranil Karim Di situ ada acara namanya Nurun Aladhar tanya jawab fatwa dengan para ulama. Jedahnya diisi tilawatul Quran atau pembacaan hadis atau faidah faidah ilmu. Tidak ada hal-hal yang rendah seperti ini. Buat apa? Memperhatikan huwa subhanallah. Syaitan mempermainkan mereka. Dan itulah akibat ketika orang tidak berjalan dengan bimbingan para ulama'nya. tidak mau menceritakan atau membicarakan tentang kebedaan atau tidak mau menjawab pertanyaan terkait bedah dilakukan demi niat yang mulia yaitu demi menjaga ukhuwah islamiah ukhuwah tidak bisa kamu jaga dengan kebodohanmu tidak bisa kamu jaga dengan hawa nafsumu dijaga dengan ilmu dan ilmu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 Muhaloroh, Dawroroh pada momen-momen besar saja. Adapun terkadang pada majlis yang kecil, dia nggak mau atau enggan datang. Nah, sering kita mengingatkan Ekhwan dimanapun berada acara seperti ini.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 di situ yang sesungguhnya Artinya semangatlah datangi Hadir di masjid-masjid itu Itu jauh akan lebih berguna InsyaAllah Acara Dora Semacam ini refreshing ya Allah. Ikhwah dari sekian tempat kumpul bertemu Walhamdulillah Tapi di ma'ahat-ma'ahat -ma antum Di masjid-masjid antum Di daerah antum masing-masing Kajian rutin taklim harian yang ada Makmurkan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 bacaan kira'ah dari korek yang ditahdir diingatkan oleh masyarakat kita untuk jangan artinya para kurrok pembaca Quran yang dari kalangan hijbin dari kalangan ini tinggalkan alhamdulillah di kalangan ahlu sunnah kurrok banyak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 atau tidak. Selain itu dari agama-agama lain, wasniin, nah, musyrikin. Apa ini? Bolehkah kita melihat pertandingan sepak bola orang-orang kafir seperti ini dan itu, wajib.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 Katanya kamu di situ yasda bil haq. Kamu suarakan betul kebenaran. Bahwa oh, ini enggak boleh, ini haram, sunah begini, begini dalilnya ini itu. Mungkin tidak. Satu, kamu bisa menyuarakan itu dengan ilmiah dan tegas berani kamu sampaikan itu. Kedua, memungkinkan atau tidak dalam artian orang mau dengar kamu enggak?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 bahawa seperti yang Sheikh Soleil Fauzan sebutkan, kalau kamu merubah itu dalam struktur besar itu hampir dikatakan mustahil. Tak nah, mungkin. Kelompok yang sudah terorganisir secara rapi besar banyak ini kamu masuk ke dalam dengan dalih kita benahi dari dalam kita ini, kita dakwai dari dalam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 ini termasuk yang tadi terlupakan, namanya kamu dakwah, nasihat, nggak harus kamu bergaul, nggak harus kamu berteman, tidak harus kamu itu akrab dan bermesraan, nggak harus. Kamu mau mendakwai, dakwai, cara dakwah banyak, Alhamdulillah. Kamu ketemu di masjid, kamu sampaikan misalnya, ya Aki yang anak tahu, kamu begini, ini haram, begini para ulama, begini, begini, begini, begini, kamu sampaikan, kalau kamu punya ilmunya.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 Para ulama kita dalam masalah-masalah dakwah. Mudah-mudahan yang tersampaikan cukup ya kawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad. Subhanahu wa bihamdika la ilaha ilaan. Astaghfirullah wa wa'atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.